Artis yang satu ini asli kelahiran kota Bayu n g a n j u k Juga tergolong artis bertalenta Banyak penggemarnya sudah cantik bahenol lagi Ada Republik Tenggo, ada Ramayana, ada Mike Prosoteng Siapa dia kalau bukan? Desi, t a l i t a Nju, Palapa 何 See、yeah. y すごいしうい。 y e a i